バギーボードな。 パンタイトルのフランスフランスのフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスンフランスフンスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスンスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフランスフラ パッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーのパッチャーの Usaha itu dibuat supaya lancar, supaya a pembangunan a namanya p ekonomi itu juga bagus Otomatis tanpa diuri-uri pajak, para pengusaha itu akan menyerahkan sebagian dananya untuk dana pembangunan gitu Tanpa harus mengisi segala macam pom-pom sendiri juga Mereka akan otaknya、oh, itu sadar gitu loh, d akan mereka itu h a r u s mempelang pajak gitu loh, terima kasih Terima kasih Pak Dibio, selamat siang Pak Gilbert ya, Selamat siang Ya berarti isu persaingannya tambah sulit ya, karena kan dengan dipajakinya barang itu berarti kan harga-harga jadi menjadi mahal, belum ada uang inefisiensinya ya, seperti ya takut m e n y o g o k l a h ya kan, mau gak mau ya, burunya lagi ya kan, menuntut、U、UMR. Jadi ini semuanya t e r b a i sulit nih ya untuk tahun 2014 ya. Karena ini pajaknya, memang mereka menghitungnya aneh gitu ya kan? Jadi dikatakan udah, udah berganda, digandakan lagi, jadi berganda, berganda terus. Jadi nggak tahu cara perhitungannya bagaimana. Saya juga nggak tahu nih, pusing. t u a j makasih. Terima kasih Pak Gil bertanre p d selamat siang. Ya, siang pemerintah itu selalu m e n g g e j a t soal pajak pajak pajak sampai kehilangan akal wartak juga dipajakin. Dengan alasan ya mereka yang berdasi、uh, makan di kawasan sudirman masuk warung wartak begitu akibatnya wartak、uh, jadi kena pajak juga. バイクのマカジーパンリー。 Seharusnya pemerintah bisa bedakan antara pajak dan u p e t i k m u n g k a n n y a udah nggak ada bedanya lagi ya. Mana yang pajak, mana yang u p e t i Jadi semua mau dikorek-korek terus, jadikan pajak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi.